cerita dengan judul Pocong Penghuni Minimarket namaku Dwi Suprianto teman-teman biasa memanggilku Bondet setelah lulus SMA aku baru saja diterima kerja sebagai karyawan minimarket kebetulan minimarketnya berada tak jauh dari salah satu terminal di kota Malang kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistik yang kualami saat bekerja malam apa saat itu yang jelas waktu sudah menunjukkan jam sembilan malam aku kebetulan ke bagian shift malam kebetulan minimarket itu buka 24 jam setelah memarkir sepeda motor aku merapikan rambut dan bergegas ke kamar mandi saat aku selesai pipis dan mengisi air dalam kaleng tiba-tiba Hidungku mencium semerbak wangi bunga melati yang sangat menyengat Sok poyo sehingga minyak wangi kau yang ini Baktinku begitu Ketika keluar dari kamar mandi aku berpapasan dengan Irma Salah satu karyawan minimarket yang sudah kukenal. Aku pun bertanya Ir, awakmu gawi minyak wangi melati yo Ambune kok menyengat tenan Eh, enggak lho. Aku enggak pakai menyewangi melati lho. Jawab Irma sambil menatapku serius. "Lah, terus no kamar mandiku lho, ambune kok nyegrak banget." "Walah. Mosok sih? Ngaju." Irma terlihat gelisah. Tiba-tiba bulu kudukku merinding, tapi aku tidak ingin membuat suasana semakin tidak enak. "Ya wis, ora dipikir." Palingkan yo ambune kentang ning bangunan. Sebagai seorang displayer, aku bertugas mengecek barang persediaan yang baru datang dari gudang distributor. Begitu juga Irma. Kami, Kami pun mengisi rak dengan barang-barang yang baru. Aku juga mengecek produk makanan yang sudah mencapai tanggal kadaluarsa. Jet, barang yang kadaluarsa tolong ditaruh di gudang atas ya. Perintah Irma sambil memasukkan beberapa botol minuman di lemari pendingin. Oke, okay? aku pun segera memasukkan barang kadaluarsa ke dalam kardus dan bersiap menuju lantai atas. Sebelum naik tangga, aku merasa ada sesuatu yang tidak enak, seperti ada yang sedang mengawasiku. Namun, aku cuekin saja. Aku menyusuri anak tangga dan sampai di lantai dua. Perlahan aku menata barang-barang yang kadeluwarsa di rak gudang hingga tiba-tiba dari arah samping aku seperti melihat sekelibatan bayangan putih yang melayang. Opok wi mau. Aku menolehkan kepalaku, namun tidak ada siapapun di gudang itu selain aku sendiri. Walaupun sempat dicekam rasa takut, aku masih bisa mengendalikan diri. Aku pun melanjutkan menatap barang Hingga Suara botol minyak goreng ukuran 5 liter Tiba-tiba jatuh Dan membuat jantungku terasa mau copot Perasaanku mulai tak karuan Dan aku memutuskan untuk turun ke lantai satu Maklum Kerja sip malam seperti itu, aku harus selalu siaga. Takutnya nanti ada perampokan atau sesuatu yang buruk. Untuk menghilangkan rasa takut aku mengobrol dengan Irma dan Roni si kasir. Waktu sudah semakin larut. Karena sepi pengunjung tak terasa kami mengobrol cukup lama. Pandanganku terucu pada halaman depan yang terlihat kotor Aku pun bergegas mengambil sapu dan kubersihkan halaman depan dari debu dan sampah yang berserakan. Di luar aku dapat mendengar suara telepon berdering Irma segera mengangkat telepon dan tampak mencatat sesuatu dalam secarik kertas Irma memanggilku, aku pun bergegas masuk ke dalam dan mengambil Irma. Ya, ada apa Ir? Tolong ambilkan mie instan satu kardus di gudang atas ya, sebentar lagi mau diambil. Perintah Irma, aku meletakkan sapu dan kembali naik ke lantai atas. Aku ambil kardus mie yang dimaksud dan tiba-tiba, bau wangi melati seperti yang di kamar mandi tercium kembali. satu kardus nek juga ya kata Irma dari lantai bawah ya sebentar Ir ketika aku menoleh aspaga di salah satu sudut ruangan gudang aku melihat dengan jelas sosok tubuh berbalut kain kafan musuh dengan wajahnya yang hitam Bau wangi melati ternyata berasal dari sosok itu. Keringat dingin mengalir dari keningku. Aku pun segera turun ke bawah sambil membawa kardus mini. Usrahkan kardus itu ke Irma dan dia bertanya. Loh, kardus snacknya mana? Aduh, kardus snacknya habis. Jawabku sambil terbata-bata. Irma sempat kebingungan melihat wajahku yang pucat. Aku pun bergegas keluar minimarker dan menyalakan sebatang rokok. Aku benar-benar sok melihat sesok pocong yang ada di gudang atas. Setelah menenangkan diri beberapa saat aku kembali masuk ke dalam minimarker. Ned, kenapa kamu tadi kok pucat gitu? Nganu rapoporon, tadi cuma sate aja. Kemudian Irma mengajak Roni untuk mengambil beberapa minuman dingin yang ada di gudang atas. Hati-hati ya kalau ke atas. Emangnya kenapa, Dek? Enggak, enggak ada apa-apa kok. Saat Irma berada di gudang atas, dia juga dikejutkan dengan bau melati yang sama. Ir, kok bau melati di sini ya? Tanya Roni sambil membawa beberapa botol minuman. Irma yang mengalihkan pandangan ke arah Roni langsung melihat sosok pocong berdiri Di belakang Roni Wajahnya yang hitam tampak tertunduk. Sesaat Irma seperti terpaku dan kemudian dapat mengendalikan diri Ayo Ron, cepetan turun Ron Ayo Ron, cepetan turun. Ketika sampai di bawah aku melihat wajah Irma tampak pucat, aku merasa juga bahwa Irma melihat sosok pocong yang sama. Ternyata benar dugaanku. Setelah itu Irma bercerita bahwa dia telah ditampakkan oleh makhluk gaib itu. Ketika bergantian shift aku, Irma dan Roni bergegas mencari informasi tentang bangunan tempat kami bekerja, Akhirnya kami mendapat informasi dari Bu Siti, salah satu warga yang memberitahu bahwa bangunan minimarket yang kami tempati dulunya adalah rumah tua yang dirobohkan dan dibangun ulang. Konon, oh di rumah itu pernah ditemukan sosok tubuh yang dikubur di dalam lantai rumah. Entah apakah sosok pocong yang kami temui berasal dari arwah penghuni rumah tua yang jelas, makhluk itu masih sering menampakkan diri pada malam-malam tertentu. Itulah singkat cerita misteri cimat malam ini. Salam cimatres, salam misteri.